Sudahlun, berita malam edisi hari ini Jumat 13 Juli 2018 dibacakan Ardiansyah Remaja korban tenggelam di sebul salam disolatkan di kampung halaman DPRK dia minta dugaan penyimpangan anggaran desa gelanggang gajah diusut Kasus bayi lahir stunting di Jaya masih tinggi Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM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 LT Bupati Bener Meriah Abu ya Sarkawi menyempatkan diri untuk mensolatkan korban didampingi Kabak Humas Sukur, Tokoh Ulama Tengku Baharudin dan sejumlah pejabat lain. Kabahuma Humas Sedaka Bener Meriah Sukur mengatakan untuk membawa jenazah korban ke pemakaman Pemkap Bener Meriah membantu menyiapkan mobil ambulans dari PSC Puskesmas Pantiraya. Korban Rizki Saradiwe tercatat sebagai salah seorang siswa pada Madrasa Sanawiah Swasta Raudatul Ulum, Kampung Kenineh Kecamatan Wih Pesam Benar Meriah Rizki tergabung dalam kontingen Kabupaten Benar Meriah pada kegiatan Pekan Olahraga dan Seni ke-16 dan Expo Madrasah ke-5 Kementerian Agama Provinsi Aceh tahun 2018 yang dilaksanakan dari 8 hingga 14 Juli 2018 di Subur Salam Kamis kemarin kontingen Porseni dari Kabupaten Benar Meriah dibawa oleh penanggung jawabnya ke lokasi air terjun di desa penuntungan Kecamatan Penanggalan Subur Salam untuk berekreasi Namun Naas bagi Rizki ia tenggelam di objek wisata tersebut saat mandi bersama rekannya. Sedarulun aparat penegak hukum di Aceh Barat Daya diminta mengusut dugaan penyimpangan pelaksanaan anggaran desa Gelanggang Gaja Kecamatan Kuala Bate tahap 1 2017 bernilai Rp677.626.000. Realisasi anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan hingga saat ini berdampak tidak bisa dicairkannya anggaran desa tahap 1 2018 sehingga masyarakat dirugikan. Anggota Komisi ADPRK Abdiah Iskandar mengaku prihatin atas kasus tidak bisa dicairkannya anggaran desa gelanggang gajah 2018 yang disebabkan belum tuntasnya laporan pertanggungjawaban 2017. Kejadian ini membuat masyarakat gelanggang gajah sangat dirugikan. Padahal saat ini sebanyak 151 desa lainnya di Kabupaten Abdiya telah melaksanakan kegiatan anggaran desa tahap 1 2018 dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sementara di desa Kelanggang Gajah tidak ada kegiatan sama sekali, malahan seluruh aparatur gampung sudah 7 bulan sejak Januari hingga Juli 2018 tidak dibayar honor akibat macet pencairan anggaran desa tahun ini. Iskandar melihat keanehan atas peristiwa tidak dicairkannya anggaran desa gelanggang gajah tahap 1 2018 akibat belum tuntas LPG tahun 2017. Pelaksanaan anggaran tahun lalu diduga ada yang menyimpang. Ia meminta perlu dilakukan audit yang jelas oleh inspektorat termasuk pengusutan oleh aparat penegak hukum terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran desa tahun lalu. Sedarlun kasus kelahiran bayi dengan kondisi stunting atau kurang gizi hingga saat ini sangat tinggi di Kabupaten Aceh Jaya. Pemkap Aceh Jaya terus melakukan berbagai cara untuk menurunkan angka penyakit tersebut. Asisten 2 sekda Kabupaten Aceh Jaya mengatakan kasus stunting di Aceh Jaya saat ini masih sangat tinggi, yaitu 13,8 persen bayi yang lahir mengalami stunting. Lahirnya bayi dengan kondisi stunting dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurutnya hal ini terjadi karena kurangnya gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama. Menanggulangi hal ini, PMKAP telah memasukkan program dalam RPJM 2017-2022 untuk menurunkan kasus stunting secara bertahap. Setiap tahun pemerintah menargetkan penurunan terjadi kasus tersebut mencapai 25 Untuk stunting di Aceh Jaya dari 7.242 bayi yang lahir pada tahun 2016, Ada sekitar 996 diantaranya mengalami stunting atau gizi buruk. Kecamatan Lukrut menjadi yang terbanyak di mana pada tahun itu mencapai 362 bayi, disusul Lamno dan Lagen dengan angka yang sama yaitu 135 bayi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Aceh. Dalam setelah sempat tertunda sejak akhir Mei lalu akhirnya Bupati Pidjaya H Ayub Abbas Jumat pagi melantik sekaligus mengambil sumpah terhadap 5 komisioner Komisi Independen Pemilihan atau KIP Pidjaya yang baru untuk periode 2018-2023. Acara pelantikan berlangsung di Meligo Bupati. Kelima komisioner KIP Pidjaya periode 2018-2023 yang dilantik dan diambil sumpahnya masing-masing Iskandar, Masrur, Muhammad Yusuf Hasanuddin, dan Darkashi Abdul Hamid. Dengan pengambilan sumpah dan pelantikan ini, maka wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan pilkada yang sebelumnya sempat diambil alih KPU Pusat akan dikembalikan lagi ke KIPIJAY. Dalam sambutannya, Ayub Abbas meminta kepada lima komisioner KIP yang telah diambil sumpah dan dilantik untuk menjunjung tinggi netralitas serta memegang teguh asas penyelenggaraan pemilu pada pilkada 2019 secara serentak. Ia mengatakan selaku sosok anggota KIP yang terpilih lewat seleksi secara ketat oleh tim ad-hoc dan Komisi A beberapa bulan lalu, Komisioner KIP baru periode 2018-2023 patut berperan aktif dalam menyukseskan segala tahapan pemilu. Darlun sebanyak 5 komisioner Komisi Independen Pemilihan Simelu hingga kini belum juga dilantik meski surat keputusan dari KPU Pusat telah diterima DPRK Simelu. Hal ini mencuat dalam rapat koordinasi antara DPRK Simelu dengan pimpinan partai politik yang berlangsung di ruang sidang Dewan, Jumat Pagi. Ketua Komisi ADPRK Simelu, Hasdian Yasin yang memimpin pertemuan menyebut bahwa untuk SK KIP Simelu yang baru terpilih telah diterima dari KPU Pusat pada 10 Juli 2018. Sejak SK tersebut terbit, DPRK melakukan komunikasi dengan Bupati Simelu terkait jadwal pelantikan para anggota KIP yang baru. Namun, diperoleh jawaban bahwa Bupati Simelu belum bisa melakukan pelantikan dikarenakan terdapat dua anggota KIP yang terpilih berstatus PNS yang tidak mendapatkan izin dari Bupati. Padahal dua PNS itu telah memperoleh izin tertulis dari Sekretaris Daerah saat mengikuti tahapan seleksi KIP Simelu, sehingga kedua PNS itu dinyatakan lulus seleksi Komisioner KIP Simelu. Sementara itu dalam SK yang diterima dari KPU Pusat sesuai aturan, Komisioner KIP yang baru sudah harus dilantik 5 hari setelah SK KPU diterima. Kalau batas waktu tidak dilantik, maka DPRK Simulu akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan PLT Gubernur Aceh dalam waktu dekat. Berlun setelah 9 hari dibukanya pendaftaran bagi bakal calon legislatif atau bacalek semenjak 4 Juli 2018 lalu hingga kini belum ada satupun bacalek yang mendaftarkan diri. Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Bener Meriah, Muhtarudin mengatakan sudah lebih dari sepekan dibukanya pendaftaran bacalek namun KIP belum juga menerima satu orang pun bacalek untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam pemilihan umum 2019. Mengingat batas akhir pengajuan bakal calon legislatif pemilu 2019 beberapa hari lagi akan ditutup, Bacalek diminta segera mendaftarkan diri ke KIP. Muhtarudin berharap kepada ketua atau operator parpol untuk segera mengisi jadwal pendaftaran dan hal itu untuk mengantisipasi terhambatnya pelayanan oleh petugas KIP benar meriah. Selain itu untuk menghindari ketidaknyamanan menjelang batas akhir pendaftaran, Muhtarudin mengatakan batas akhir pendaftaran bacalek juga berbarengan dengan jadwal tes baca Al-Qur'an yaitu 16 hingga 18 Juli 2018 padahal pendaftaran akan ditutup pada Selasa 17 Juli 2018 pekan depan khusus untuk tes uji mampu baca Al-Qur'an para bacalek dapat mengikutinya asal semua persyaratan telah dinyatakan lengkap